Pak Yahya selamat siang ya. Silahkan komentarnya Pak Pertama, kurikulum Kurikulum itu Tidak bisa d i s a m a k a n untuk seluruh Indonesia Karena Berbagai tingkat Kecerdasan dan, uh, uh, uh, uh, Kecerdasan dan lingkungan Itu berbeda Jadi Tidak bisa disamakan, dan ujian-ujian yang sekarang juga disamakan seluruh Indonesia itu tidak tepat. Pertama, kedua, kesejahteraan guru memang harus diperhatikan. Karena di beberapa daerah, di tempat-tempat yang terpencil, mereka guru itu hanya mendapat、uh, uh, i m b a l a n Itu sangat tidak sesuai.、Uh, itu a j a Pak. Baik, terima kasih Pak. Pak e r u selamat siang Selamat siang Silahkan kita komentarnya Iya, kalau menurut saya yang paling penting persoalan pendidikan s a a t ini adalah otaknya menteri Pak、nah, monitornya boleh dikecilin dulu dong Pak, biar gak feedback nih Pak Sudah, sudah、ya. Jadi、uh, menurut saya mindset menteri pendidikan yang sekarang gini lah yang b ubah Karena a Pak a r e n a justru, kementerian dan bioperasi di Kementerian Pendidikan inilah yang menjadi penyebab hancurnya pendidikan di Indonesia Baru saja misalnya, halo? Ya, silakan m b a k Baru saja misalnya Kementerian ini menerbitkan kurikulum 2013 Dan ini bukan menjadi solusi, tapi justru menjadi persoalan baru dalam dunia pendidikan、halo. Yang pertama, yang kedua saya ngasih contoh juga Kementerian atau birokrasi ini menciptakan namanya ujian nasional Dan ketika ujian nasional itu diberlakukan lalu dipertahankan Bahkan oleh matan n wakil presiden waktu itu adalah y isu s a l a Yang terjadi bukan, bukan solusi bagi bangsa ini Bahkan menciptakan jutaan siswa yaitu 50 juta siswa ini bodoh semua Dan menjadi、uh, apa namanya、uh, satu generasi nirnalar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 Gitu, ya, terima kasih Pak y a n p a Hari, selamat siang, siang. Sebetulnya Nomor s adalah t u a cetak diru Dari rencana pendidikan kita Itu sampai sekarang Tidak ada kan berubah terus Ganti menteri, ganti lagi Nomor satu yang kita pikirkan adalah Yang、uh, desa tertinggal Mau diapain Harus kita kejar kan Nah disitu masuk Kesejahteraan guru yang mau ke desa-desa, bagaimana diperhatikan, terus bagaimana infrastruktur sekolah di desa-desa itu ujung ujung s e k a l a n yang diukur u k itu UN, UN, UN, terus orang di ujung sebelah sananya itu p i n c a n g semua yang dipikirkan UN proyek soalnya UN i terus nomor satu lagi nggak supaya bisa dijalankan presidennya yang c i n t a sama bangsa kita ini パーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンンパーリーリンパリンパンパーリンパンパーリンンパーリパーンパリンパーンパーリリンパパーリンパーリンパーリンリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパーリンパパーリンパーリンンパーリンパーンパーリンパーンパー n ンパーンパーリンパーリンパーリンパンパーパーリンパーリンンパーリン パソコンテンバーグセンバーシー、カバーサンバーインナゲウエン。ドロナマニアオランケチュリトマナビサマトクマサケ。ジェリコンジェリコモディティマイナンレカイト。ジェリカラムレカバトビサマンゴナタンハニアオントパセアタン、クマサケヤモンタンモンタンタイアタン。カナマキンマッバビトラジャカタニオランケチュリトアンツサイアンダプナビサブローバーディトクワンダミニタンポン。 terus terang mereka tuh g a k siap. Nah sekarang justru ini jadi komoditi itu DPR untuk mau bikin macam-macam sama gubernur. Jadi saya lihat ini ya, memang kalau mau b e s a n n y a s i benar aja sih. Memang kalau orang percaya bahwa dia tuh kerja benar, dia tuh tidak akan takut apapun mau d i a n g a maapapun kita t i k akan a k u t sih. Cuma saya prinsip n ya, mungkin saya lihat DPR itu mesti berbenah juga lah ya, mesti mendingan ngurusin yang berbuntu lah. Jadi kalau sudah ada program n y a bagus itu didukung, bukan dipermain-mainkan seperti ini. Jadi terusak. バイバイバイバイバイバイバイバイバおバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ やったらパターンがイントコロクトンとコロクヒントネポ a ィスワー。イトルビバゴス、サラモンのロサイア。ディアポス、ディアポブシー。ディアアンダ、ヤング、ディベダベダカンなー、ディアポ i シー、バイダリパー、パイとリア、パサモアイト、サモアウダサパティティティコスティト。ヤンティダバタンギャワクティト、トリマカシ。ディバとンティバイワン、パヘンロウ。ヤー、サマティア。ヤンパセラガン。ヤー、サヨー、スティジュディアン。 パンダのフォンサーのパのフォンサーのフォのフォンサーのフォ r サーのフォンサーの saya setuju banget tuh dengan pendapat satu, dan u d a tiga. jadi enakan t u anggota DPRD yang ada disana, n a s a k selalu mereka k a m a u ini mereka tuh dapet jaji dari uang rakyat, uang pajak kerjanya ngapain d a p a t gue bener-bener bagus begini, kok mau dimaksudkan sebetulnya uang itu, uang halam yang dimakan sama dia gak jadi daging tuh anak-anak sama dia tuh パカディ。